Terima terima kasih kasih En, Termasih, Bu En. Oke teman-teman, sebelum Pak Muzamil, saya ingin uh, kunci ஓகே தமிசு பில் சின்ன நியூங்க கும்ஜிசரி kemarin. Ini mohon Pak Muzamil juga merespon. Saya akan persingkat begini, jadi Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Bukan Iqra diwahyukan kemudian seluruh Quran terus terjadi Islam. Oke, itu juga Islam tetapi dia tidak pertama kali. Alasannya satu. Kalau Islam dimulai dari Iqra berarti sampai Rasulullah berumur 40 tahun dia belum Islam. Betul enggak? Berarti nabi-nabi yang lain juga belum Islam. Ya terus berarti nikahnya Nabi Muhammad juga இசை tidak சும் sah. Tidak sah. <laughs> menjadi manusia yang sangat bisa dipercaya dan mendapat uh, gelar Al Amin itu semacam S3 kemanusiaan yang cum laude gitu. Ya. Gimas singguyo iki. Oh Madang. Oh. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Alasan yang kedua Apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bersifat Islam? Apa ana Gusti Allah nggawe barang sing dudu Islam? Kan yang bukan Islam kan yang apa? Yang kufur, yang syirik, yang kan gitu, ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak Islam? Islam itu maksud saya sesuatu proses yang membuat pelakunya itu sampai kembali kembali kepada Allah. dari inna lillahi menjadi ilaahi rajiun. Gitu ya, jelas ya? Apa mungkin Allah mencetakkan sesuatu yang tidak Islam? Islam itu Islam itu nanti Pak Muzamil tolong jelaskan dia beras, kata sin lam mim itu punya 16 fundamental dalam nahwu sharaf kalau enggak salah, 16 fundamental. Ada salama, saluma, ada silmun, ada salama, ada salima dan macam-macam ada 16. selama ada 16 kemungkinan dasarnya berarti variabelnya bisa berpuluh-puluh atau bahkan ratus-ratus. -ratus. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Iqra adalah awal dari kesempurnaan Islam. Kesempurnaan secara alam, secara natural sudah sempurna sejak sebelumnya. Begitu Allah bilang kun, dia sudah sempurna. Nah, oke, enggak saya berpanjang ya. memang kesempurnaan secara kebudayaan sudah pernah sempurna misalnya di zaman pemerintahan Yusuf di zaman pemerintahan Sulaiman dan Daud dia sudah sempurna Islamnya. Jadi tidak benar bahwa Islam dimulai Iqra. Ya. Oke. Okay. Terus kalau gitu dimulai dari mana? Apa dimulai dari Nabi Adam wa 'allama Adamul asma' akullatu ma'arud malaika? Enggak. Singkat kata pertanyaan saya tadi semua yang ciptakan Allah adalah satu sistem, satu metabolisme, satu organisme, satu tata nilai, satu tata proses, satu tata kelola. Yang membuat ilahi rajiun, semua itu nanti akan kembali kepada Allah. Apa saja? Apa saja materi maupun rohani. Ya, pohon atau laut, darat atau pohon atau apapun saja. Jadi teman-teman sekalian kalau saya, Islam itu begitu Allah menciptakan sesuatu itu Islamnya diciptakan. Karena Anda tahu toh kalau alam kan 100% taat kepada Tuhan. Berputarnya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi dan semua sistem rotasi galaksi dan alam semesta ini semua bersifat menyelamatkan supaya pada akhirnya kembali bertauhid kepada Allah. Kamu gitu. Jadi Jadi jadi, Islam Islam dimulai dimulai dari apa apa? kalau gitu? Kata pertama sehingga Islam dimulai itu itu Kun. kun Nah Pak Muzamil tolong dalam harap, Selama ini ini? terjemahnya Terjemahnya kan syai'an jadilah. jadilah. Jadilah Eh jadi, maka Benar மேலு இங்க சாி அ present tense atau past continuous tense atau what kunnya amar kunnya amar yakun fi mudariah iya yakun itu berarti apa apa tense apa dia continuous continuous tense. present continuous present continuous tense ten. saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa muzamil juga bisa bahasa inggris oh i can speak english Oke. Okay. Ya nanti, nanti nanti tolong dijelaskan. Jadi teman-teman sekalian, bukan menurut saya kalau rasa bahasa Indonesia saya bukan jadi, maka jadilah. Kalau jadilah, wis jadi toh. Tak liwet, mateng kan gitu. Biar enggak. Ya toh? Tak ulek, pedes kan gitu. Jadi bukan jadilah. Jadi maka berlangsunglah. Jadi berlangsunglah Islam. Seluruh tata kosmos pohon-pohonan, semua alam semesta, semua makhluk-makhluk Tuhan itu semua melakukan Islam. Jadi Islam itu bukan benda. Islam itu adalah perilaku. Islam itu program, Islam itu itu aplikasi. Gitu loh. Kalau alam ini sudah pasti beres selamat di depan Allah. Nah, manusia diberi jarak oleh Allah untuk berinisiatif proaktif menyelamatkan dirinya di depan Allah. Islam adalah Anda selamat di depan Tuhan, kan begitu. Makanya negara bukan bal ta tun ta y batun tho tapi harus warapun kufur kalau bal ta tun taipun gemah ripah lo jinawi ndak cukup harus diampuni oleh Allah semua prosesnya maka disebut warapun kubur kalau alam sudah jelas selamat di depan Allah jadi tidak ada kok wit jati mul bun raka ora ono ono asu mul bun raka ora ono ya toh <tuk> gejapa kowe gitu <tuk> <millimeters Todosolo ienes> <junge> <quería> <rekaisi> gitu. jadi jadi <laughs> maksud saya teman-teman sekalian semua yang ciptakan Allah itu namanya Islam Islam is adverb to liberate, to liberate save everything kalau alam sudah jelas dia diselamatkan oleh Allah sejak awal nah, maka berlangsunglah Islam kalau Allah mengatakan aku ciptakan alam semesta dan seterusnya ini, dalam மக்கா hari kamu pikir அல்லமா hari itu dulu gitu begian terus bariku itu hari ke 7 ke 8 saiki hari ke sekian triliun gitu. Nek prasaku ora oh, saiki iki masih dalam rangka 6 hari tadi. Bisa jadi sekarang ini hari ke-6-nya Allah, bisa jadi hari ke-5, muga-muga sih hari ke-2. Jadi sesuai. Gitu. Sesuai. Gitu. Jarishe tuowo iki. Bahwa ini zaman akhir, ya akhir itu kan relatif ya. ukurannya berapa, skalanya berapa kan relatif karena pengetahuan kita mengenai waktu dan mengenai waktunya Allah juga sangat relatif. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingatkan supaya kita yuk penting, Rek. Penting Quran Hadis, penting. Tetapi jangan terus disimpulkan bahwa Islam itu ada setelah ada Quran dan Hadis. Berarti Rasulullah tidak termasuk. Kan gitu nabi-nabi yang lain juga tidak termasuk. Jadi yakun itu artinya berlangsung jadi jadi maka berlangsunglah maka jadilah bukan jadilah tapi jadilah berproses untuk menjadi terus-menerus nah sekarang tinggal Anda bilang kepada dirimu kun maka engkau melangsungkan Islam kun Anda melangsungkan Islam bukan wis jadi sedang diproses untuk selalu menjadi nah banyak terjemahan-terjemahan yang tanpa nuansa misalnya Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar Allah yang maha lebih besar. Karena kata akbar itu tidak untuk Allah-Nya sendiri. Tetapi untuk perasaan kita bahwa kita harus selalu menemukan kita akan selalu menemukan bahwa Allah itu lebih besar lagi lebih besar dari kesalahan gua jos jos tenan. Wah, edian tenan, edian tenan gitu. Akbar, jadi bukan kabir tapi akbar. Jadi tiap hari kita menemukan betapa lebih besarnya Allah, lebih besarnya Allah kan gitu. Itulah sebabnya maka sekarang banyak takbir. தோலு பாலு சீனா உண் பே முன்னாச்சி அளம் 아래 아이лет, 아래 아이лет, 아래 아이лет, 아래 아이лет, 아래 아이лет, 아래 아이лет. Takbir! <tuk> wah, Allah <Akbar>! oh, <tuk> Terus semua yang -toko pada keluar, di toko-toko padahal keluar, ini takbir, ini takbir. <tuk> <tuk> gitu, kan everything happen for reason, ya? Yeah? For reason. Jadi if you say Allahu Akbar, what is the reason actually? What is the reason? what what what is the, what, what is is the the the basic of that? What is the source of that that source apa apa basicnya apa? What is the reason to say Allahu Akbar gitu. nah malam ini kita mencoba menemukan ya Allah ya Allah jadi begitu தேசிக் தேட வாட்ஸ் தி சர்சேட் ஆசி ஸீசன் துசை மீன கிட்ட நமக்கு அல்ல ஜெரி பூல பிளங்கஸ்வான் அண்டா மக்கள் பகிமான மனத்தோ அமெரிக்க ya karena Anda cara berpikirnya masih pra pra pra penciptaan Allah <laughs> masih prakun ya toh jadi sekarang ada istilah prakun ya toh kalau cara berpikirmu sih prakun begitu kun itu Islam berlangsung jadi kalau ada sistem hukum yang bagus rakyat terlindungi orang-orang semua bersilaturahmi dengan baik peace each other that is Islam artinya safe is each other that is Islam kan bedanya adat administrasi apa tidak kan gitu. Bedanya orang baca syahadat atau tidak. Jadi kita bergerak antara syahadat resmi dengan berlangsungnya Islam secara moral, secara cinta, secara ilmu kan gitu. Nah, Anda milih yang mana? Jangan disuruh milih. Yang benar itu yang penting bersyahadat dan salat beribadah ataukah kelakuan baik? Ya jangan milih, itu bukan bukan dua yang dipilih, itu kedua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. தீரூ கேன் அண்ட் சோல தாபி பர்கி பங்க சோலமுர்காதி பலம்னாலும் கேத்து அன்சி அஞ்சாக்கி சாத்தூன் மகாசாரிய அண்டை ஆலாத்தி kalau kalau engkau engkau membolehkan aku subuh 25 tapi <laughs> tapi karena karena ya ya sudah sudah aja apa-apa <laughs> boleh saya mau bolehnya cuma dua, ya sudah dua. <laughs> supaya காலோம் தான் கால் பலே சாய தான் தாபி கல்ச்சு மாற்று சப்போம நீளே akalan சோலமு பாராஞ்சு Allah PKB PKB ini untuk memilih apa apa Anis wow. Anis <tuh> arek-arek tangan kira-kira di DKI milih Aho putaran kedua yang salah Allah kan ஹொரு நாப்பே தாங்கி மிலை அஹார கட்டூர் ஜங்க சாக்கித் துக்க Selamat ya Gusti Allah iso sabar banget. Kalau saya diberi hak 1 hari aja untuk melakukan apa yang boleh dilakukan Allah, kan mm, tekno kabeh. <tuk> <tuk> nun, hari ini Nun mulai pagi sampai pagi besok pagi saya beri peluang, saya beri pelimpahan untuk kun, terserah kamu. Wah, tak entekno kabeh. wis tak bateki late kabeh ayo ayo ayo ayo geus ngomong to nek tak bateki latmu ra iso ngomong to kowe ha gitu nek tak batuk kuwi seneng kon opo kuwi pemaksude sabuk asosiasimu to ya allah ya allah hindarkan anak-anakku dari pikiran kotor gitu ya jadi Anda tiap hari jangan berpikir pragun. Begitu gun berlangsunglah Islam jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah that is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikian ahli listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus. Kan begitu. That is Ilahi Rochion. Kan gitu rek ya. Jadi sekali lagi Benar bahwa ikhrok itu sangat penting Benar Quran itu utama Tetapi jangan lantas Itu jangan lantas terus lebay Seolah-olah Islam belum ada sebelum ikhrok gitu loh Karena ada kecenderungan Kesempitan Bu En di Indonesia ini Kalau orang sudah seneng satu hal Itu lainnya salah semua Jadi pokoknya Kalau sudah seneng kepada Merah itu Selalu dengan menjelakan hijau Menjelakan kuning, menjelakan yang lain gitu loh Kalau udah seneng ijo, lainnya jelek semua kan gitu. Untuk misalnya nih. Ini saya sudah omongkan di KC ini. Apa sih bakat itu? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Bakat itu tidak dikasih. Bakat itu diraih. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Bakat itu omong kosong. Gitu? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Betul enggak? Lu nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Dudu bakat. Piye to arek iki? Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Lu Mbak undak usah, Mbok bakat itu dipahami bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, Mbok saya Mbok modaro kursus ini ndak akan bisa. Hidup lima kali saya enggak akan bisa main ini Itu karena bakat Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biolog, latihan itu enggak bisa Enggak punya bakat sedikit pun saya Gitu loh Bakat itu betul-betul ada Maka seseorang punya kecenderungan ada yang di fisika Ada kecenderungannya di kedokteran Ada kecenderungannya di tempat-tempat lain Ada memang Jadi karena Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad bertekad aja enggak usah jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lu niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi nggih mboten. Ya toh, gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu அப்போலா பக்க அப்பல நமஸ்காங்க தாப்பிங்க யோ பத்து யோ பண் கீதல சாய் சாஸ்கி dagang-dagang, dagang, main musik bisa. Ne, men, ne, musik, itu bisa. bisa. menggagas Tapi tanganku ini rahiswa, mas. aku Aku belajar. belajar ப்ளா நான் மூசை பிசா தப்பி Memang bakat, Termasuk, enggak bakat saya. Termasuk saya சாய bakat memelihara gudah bakat saya memelihara kambing itu juga bakat cuman kita belum belum riset aja itu loh bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat Pak azwatu artinya ada jodoh manusia dengan entah dengan lawan jenis entah dengan sesuatu hal ada orang yang meludah itu jadi udah itu kan itu meludah jadi kayak gontor itu bikin pesantren cuh dadi pesantren cuh dadi pesantren Wes saingan ndomaret lah gondor. Saya ini enggak bisa bikin pesantren, dia apa Pakno enggak iso, ndak bisa saya. Ndak, wong oh, saya ndak bisa mandek kok. Nggae pesantren piye ya santriku kepan mung aku wong rono, rono, rono, bos setrika ngene sret, sret, sret, sret. Kapan enggak bisa. Bukan soal teknis saja memang saya tidak mampu duduk di satu tempat seperti itu. Jadi bakat itu ada. Jadi teman-teman sekalian Kalau Anda Islam, salah ini, wis, nyun 1000 ya ini ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah. Gitu ya. Terus orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Qur'an. Ini Al-Maidah, ini Qur'an. Qur'an ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh jadi dia menistakan Tuhannya sendiri. Piye yeah, ceritanya? Lu kan kan Tuhannya kan sama toh. Yang bikin surat Armenia sama yang mengajak surat itu Tuhannya sama. Jadi yang dinistakan ini umat Islam apa Tuhan? Oh jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri, gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam apa agama Islam apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan lo kalau gitu. Nomor 1 lo. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik. Ini cuman cara berpikir teman-teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau dilebar penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak? Relevan enggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Nah. Iya. Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar yang satu mengejek yang satu diejek padahal yang diejek bareng-bareng yaitu bangsa Indonesia. Ora ora cedok toh gini Indonesia iki. Gitu lho. <SILENCIO> Oke enggak ada masalah dengan semua itu artinya kita dengan sabar, arif dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan disyarat-syarat untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar. Pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. kalau kalau kalau ada ada ada ada yang yang yang yang yang yang menghina dan dan dihina, dihina pasti pasti saya saya saya saya dihancurkan, dihancurkan akan lemah, lemah di di itu sekarang masih tengah-tengah saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ ayo wis, kita lakukan perang di malam hari ஹாரி <tuh> Saya, saya Pak Musamiel. Pak Musamiel tolong jelaskan perang di malam hari lo ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Lailah. Harbul Lailah apa ya? Lailatul Har, Harbul Lailah. Harbul Lailah. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? kita ketembak enggak tahu tahu siapa yang yang yang menembak menembak menembak jadi kalau engkau menembak, juga jangan ada yang tahu bahwa kau yang menembak. kan itu malam hari namanya jadi sekarang ini anda harus mencari kemampuan untuk நம்ம rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini itu kata Pak Muzamil